Buat Anda lagi ini saya luncurkan Terima kasih yang sudah tepuk-tepuk bareng di Palofa siang hari ini Sebelah kiri Kabarnya baik ya Tak ada yang sama.